Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبلى فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لئن لكم تتقون صدق الله العظيم Alhamdulillah di Pagi hari ini Allah masih Berikan kesempatan untuk Terus mendalami Karuna yang Sempurna yaitu agama Allah Sebelum melanjutkan apa tiap Mendengar santri halakoh Itu ya, Suka ada Niat ngaji ya, pakai bahasa Sunda Suka Apa eh enggak pas ya ata kalimat agama anak Kanjeng Nabi nabi utusan ilahi ya nah itu coba diganti sebab agama Allah Islam itu bukan punya nabi kita <laughs> Allah menegaskan dalam Al-Qur'an lillahi dinul <bronze> khalis milik Allah lah agama yang bersih yang ikhlas jadi bukan milik Nabi Bukan milik Nabi siapapun juga Termasuk Nabi akhir zaman. Tapi agama itu adalah Milik siapa? Allah Walillahidinul khalis Milik Allah lah agama yang murni Nah itu redaksinya diganti ya Siapa yang suka itu Yang suka apa Pas tuh itunya <gad> Supaya uh, Tetap si lagunya ya nadomnya pas. Nah dalam kesempatan ini apa akan menjelaskan kenapa manhaj tarekat itu manhaj yang paling yang paling tinggi dibandingkan dengan manhaj manhaj yang lainnya. Ya manhaj itu ya bisa disebut metode metodologi manhaj atau juga Manhaj itu seperti madhab ya. Kenapa manhaj itu eh, Tarekat itu sebagai manhaj yang paling tinggi Kita akan ungkap Dengan jawabannya itu Dengan Al-Quran Sebab begini Manhaj-manhaj yang ada di dunia ini Setelah Rasulullah SAW tawafah itu umat Islam itu berbeda-beda ya cara beristihatnya ya. yang sumbernya sama Quran Sunnah Quran Sunnah seperti itu kalau Quran dari sisi nasnya tidak ada berubah dan sekaligus tidak ada perbedaan satu jadi tidak ada dua versi Tapi Quran itu dengan Rosam Usmani ya, Jadi tidak ada Dan itu dalam sejarahnya itu Perhatikan dulu Setelah Rasulullah SAW tawafa Islam ini berkembang ya, Ke Irak, ke Syam mana Ada Lahjah yang berbeda-beda ya, Lagam yang berbeda-beda Termasuk juga dari sisi Makhorijul Huruf ya sampai sekarang pun kalau orang Yaman misalnya, orang Irak kalau bilang qof selalu gin ya. Misalnya waqala mereka membacanya wagala tapi dalam percakapan sehari-hari ya bukan eh, dalam menuturkan bah, apa Al-Qur'an, tapi kalau dalam sehari-hari qof itu jadi gin Nah di masa Sayyidina Utsman menjadi khalifah Khalifah yang ketiga di masa itu Umat Islam berkembang ya, Sudah luas sekali Dan ditemukan Al-Quran itu ada perbedaan-perbedaan ya, Tapi tidak signifikan Sedikit saja perbedaannya itu Yang itu yaitu kaitan dengan ayat-ayat Ya, Yang sudah dinasah Yang sudah dinasah itu apa? Diralat Sebab ayat itu ada beberapa ayat Yang kebijakannya Dirubah Nah ada yang dirubah itu Tetap Ayatnya Tidak dihapus Ada juga ayatnya Tidak dipakai lagi Mana ayat tentang nasah Yaitu manan sah min ayatin Awok Nun siha Na'ti bi minha Almith liha Artinya bahawa Allah yang berkehendak Yang punya otoritas Menasah, menasah itu artinya Meralat Atau Menghapus makna nasah itu Jadi ada satu kebijakan Yang kebijakan itu Sudah tidak cocok lagi maka digantilah dengan kebijakan yang baru. Nah, Al-Qur'an menyebut manan sah min ayatin tidaklah kami menghapus satu ayat anun siha ya, atau kami melupakan ayat itu na tibikhoirin minha. Janji Allah kami akan digantikan dengan ayat yang lebih baik, yang lebih tepat, al misliha atau yang sepadan dengan ayat yang dihapus ya, kalau di negara kita, undang-undang negara kita, ada gak kebijakan itu, ada, namanya apa amandemen itu kalau yang berkaitan dengan ya, undang-undangnya di amandemen nah itu sebetulnya logis, ya, kebutuhan ayat Quran juga demikian nah ada ayat yang dirubah eh bukan dirubah, dinasah tapi ayatnya masih berlaku contoh misalnya mengenai peperangan yang pada awalnya umat islam itu harus siap menghadapi satu lawan sepuluh satu lawan sepuluh jadi kalau kalian seratus harus bisa menghadapi seratus kali sepuluh bro. berarti seri seribu ingkuntum miatan yaglibu alfa jadi satu lawan sepuluh Jadi pasukan satu harus bisa mengalahkan sepuluh musuh Itu pada awalnya turun ayat itu ya, wah, Perang badar itu satu lawan sepuluh Nah akhirnya Maka Allah meringankan Dadi nasah ya, Dihapus Satu lawan sepuluh menjadi satu lawan dua yang kuming kumi atain Yang libu alfain Kalau kalian ada 200 Eh benar ya Kalian ada 200 Mengalahkan 2000 Betul gak itu? Hmm? Masih 10 juga itu? Cari dah <tuh> Jadi Akhirnya dinasah Dari 1 lawan 10 Jadi 1 lawan 2 Nah ayatnya yang dinasah itu tidak dihilangkan, walaupun sudah diganti dinasah dengan ayat yang baru. Nah ayat yang mansuh ya kalau bah kalau bahasa ininya ulumul Qurannya ayat yang dinasah itu namanya ayat man mansuh ya. Maka tidak dihilangkan. Nah terjadi perbedaan pendapat. Di zaman Sayidina Utsman, jadi ada beberapa versi Al-Quran yang berbeda. Maka Umar Sayidina Utsman bin Affan ketika itu mengumpulkan kembali sahabat-sahabat utama yang masih ada, ada Sayidina Ali, ada Ja'far bin Sabit, ya yang di zaman Nabi diakui apa hafalannya dan pemahamannya terhadap Al-Quran. Setelah dikumpulkan, maka dibuatlah. Satu versi, ya satu ver versi dimana dinamai mushabnya itu mushab Usmani. Kenapa mushab Usmani? Karena gagasannya dan dibuatnya itu di zaman Saidina Usman radhiyallahu an. Pada masa kehalipahan beliau. Nah, Quran-Quran yang sudah ada di versi yang lain yang ada perbedaan-perbedaan itu maka dibakar, ya di bakar Supaya Kembali kepada satu versi ya, Al-Quran Yang diprakarsai oleh Saidina Usman Nah sampai sekarang, alham Nah itu sejarahnya, jadi tidak ada Al-Quran itu dua versi Apalagi lebih dari dua versi Ada satu versi yang hak, yang benar Dan Allah akan menjaganya Itu sebagai bukti bahwa Al-Quran Dijaga oleh Allah Inna nahnu Nazzal naziqro wa inna lahu laha. Itu. Jadi rosamnya pun, nasnya pun, mushabnya pun dijaga oleh Allah. Ya, maka kebijakan Sena Utsman dibakar kitab-kitab yang lainnya. Tujuan dibakar itu jangan sampai berkelanjutan. Ya, ada dua versi atau lebih. Jadi satu versi itulah yang hak. Itu mengenai Mengenai Al-Quran Nah kemudian Kita akan Membuktikan bahwa Manhaj Tariqoh itu Manhaj yang paling tinggi Dan itu Ya Di dalam kitab-kitab Disebutkan Bahwa tarekat ini adalah sebagai Kahabadat Tariqotus sufiyah Tahdi ilal martabatil aliyah Syekh Abdul Rahman dalam kitab Ukhu Dulu Juman, dalam kitab mengarang kitab Balagoh mana Ustaz Yani ada tak? Apa tu kitab Balagoh yang di bawahnya Ukhu Dulu Juman tu apa namanya? Jauharul Maknun. Ya, kalau Ukhu Dulu Juman tu lebih tebal. Nah, dalam kitab Jauharul Maknun, pengarangnya Syekh Abdul Rahman menyebutkan dalam satu Nadomnya Kahabadat Torikotus Sufiyah Tahdi ilal martabatil Aliyah artinya Betapa hebatnya Tarekat ahli sufi Kenapa tahdi Memberikan petunjuk Ilal martabatil aliyah Kepada martabat yang tinggi Nah itu salah satu ungkapan Pengakuan Dari ulama ya, Mengenai tingginya Manhaj tareh Tarekat Bisa kan nulisnya <tuh> ya, Ini satu nadomnya Apa dulu mah dihafal tuh ya Kitab apa, -apa tuh Jawa maknun tuh Sekarang udah kemana ya, Yang cangkang-cangkang Kebuang Kahabada Nah ini tulisannya Pak Geza Kahabada Torikotus Supiah Sofia. Ini ada streaming? Ya, mau dipegang terus soalnya Kahabadak Torikotus Sufiyah Tahdi Ilal Martabatil Aliyah Uh, kalau Muhammad Ali nggak usah pakai harokat lah, ya. Kelihatan enggak? Agak mundur dikit itu. Ia mundur. <tik> <tik> Kahabadat Torikotus Sufiyah tahdi ilal Martabatil Aliyah. Ini satu ungkapan atau pengakuan dari seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman. Ya Syekh Abdurrahman dalam kitab Jauharul Maknun, Jauharul Maknun, Jauharul Maknun. Apa tuh sebelumnya? Masih apa enggak itu Ustazaheni? apa apa yang ininya aja udah yang kuat dalam hafalan itu ini sebelumnya apa ini soalnya ini satu ini nih oh ini udah satunya satu apa artinya K itu memberikan contoh saja ini. Jadi Syaikh Abdul Rahman ini mengarang kitab kitab balago. Ya, kitab balago itu sastra Arab. Terdiri dari tiga disiplin ilmu ilmu dalam balago itu ilmu maani, ilmu bayan, ilmu badi. Nah beliau mencontohkan habada itu artinya pujian. Ya, habada itu artinya artinya apa pujian alangkah apa baiknya atau alangkah hebatnya tuh habada at kotu itu menjadi fa'ilnya atau isimnya at kotu artinya habada betapa hebatnya at kotu tarekat as-shofiyah itu ahli-ahli sufi atau tasawuf tahdi memberikan petunjuk tarekat itu ilal martabatil aliyah kepada martabat yang tinggi Nah ini salah satu pujian dan pengakuan ulama mengenai tingginya manhaj tari tariqoh hafal, hafal kehabbadat <tik> tariqotus sufiah bahdi ilal martabatil aliyah Nah, sekarang kita jawab, ya. Kenapa manhaj tarikah ini sebagaimana diakui oleh para ulama sebagai manhaj yang kedudukannya tinggi? Kita perhatikan tidak ada satu manhaj di mana peran Setelah Rasul itu diakui ada ya, Maka kalau kita perhatikan Di dalam bab keimanan, di dalam Al-Quran ya, Iman pokok itu kepada siapa tujuan itu? Ya kepada Allah ya, Iman kepercayaan kita, keyakinan kita yang pokok Yang jadi tujuan adalah iman kepada Allah Tapi kita melihat dalam Al-Quran Sering sekali Bab keimanan ini selalu Iman kepada Rasulnya selalu Disatu paketkan Contoh misalnya Ya ayuhalladzina amanu Aminu billahi Warasulihi Eh orang-orang yang beriman Imanlah kepada Allah dan Rasulnya Padahal yang jadi pokok Yang menjadi tujuan iman itu kepada siapa? Kepada Allah Tapi Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Mensatu paketkan Keimanan itu Kepada petugasnya Atau rasulnya Seperti ayat tadi Ya ayuhalladzina amanu Aminu billahi Warasulihi Selalu dikaitkan Iman kepada utusannya nah, Coba kita Perhatikan Ya iman kepada Allah sementara Allahnya bisa kelihatan tidak, ya, tidak bisa dilihat, akan tetapi ya diimani dengan hati. Sementara Allah tidak menurunkan langsung risalahnya agamanya kepada setiap manusia, tetapi Allah memilih dulu kepada utusan-utusannya, baik utusan dari malaikat. Setiap malaikat layak gak Membawa risalah Allah Tidak, hanya malaikat Jibril Maka malaikat Jibril disebut Ruhul Amin Atau Ruhul Kudus Ruh yang terpercaya Terpercaya bawa apa? Bawa risalah, gak bakalan dikurang Gak bakalan ditambah Kalau kita nitip uang ke orang Suka nambah, suka berkurang ya, Kalau nitip omongan, gosip Bertambah, berkurang balik ya, nitip uang jadi berkurang nitip omongan yang katanya-katanya begitu jadi apa? jadi nambah nah malaikat Jibril tidak nambah tidak ngurang, seadanya maka disebut ruhul amin tidak setiap malaikat layak menjadi utusan ya. utusan Allah untuk orang pilihan nah kemudian Allah pun memilih dari kelompok manusia manusia Disebutlah nabi atau Rasul Nabi artinya naba'a Yang menerima berita dari langit Atau wahyu Rasul artinya utusan Kepada manusi, manusia Atau kepada kaumnya Nah kenapa harus iman juga Kepada rasul, kepada utusan Ya gimana mau percaya Kepada Allah Kalau tidak percaya kepada yang diutus menerima Dan menyampaikan risalahnya Kepada manusia manusia Maka menjadi satu paket Bab keimanan Tidak cukup iman kepada Allah Harus iman kepada Rasulnya Dimana Iblis dan orang Iblis menghasut orang kapir Ingin memisahkan Allah dan Rasulnya Ayatnya Innaladzina yakfuru Nabi Lahi Warusulihi yuriduna ayu fariku bayna Allahi Warusuli orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah, ya dan Rasulnya menginginkan untuk memisah-misah antara Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi artinya kepada Allah mah merasa ngaku percaya kepada Rasulnya pun tidak. Tapi kepada rasulnya tidak percaya Padahal mah gak percaya kepada Allah juga Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia Cukuplah iman kepada Allah Hanya pengakuan semata Dan tidak mau percaya kepada rasul Sebagai utusannya Ya merasa gengsi Harus percaya kepada sesama manusia Kata Abu Jahal, masa percaya kepada ponakan makanya yuriduna ayyufarriku bainallahi wa rusulih itu dengan jama' bukan rasulih tapi rusuli memisahkan antara Allah dan utusan-utusannya jama' rusul bukan rasul memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya utusan-utusannya padahal tidak percaya kepada Allah yang kabir itu tapi sebagai bentuk strategi ya strategi untuk memisahkan Allah dan utusan-utusannya mereka seolah-olah saya iman sih kalau kepada Allahnya itu ya padahal mah hakikatnya percaya kepada Allah tidak hanya sebagai strategi untuk mengelabui manusia supaya tidak percaya kepada Rasul-Rasul itu maka kalau lihat di dalam Al-Quran di zaman para Nabi terdahulu mereka bilang begini, kalau kepada Allah mempercaya, tapi kalau kepada kamu maka bakalan percaya. Gitu. Padahal benar enggak iman kepada Allah? Enggak, cuma sebagai apa? Strategi aja, politik aja itu. <gitu> Ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? "La yaqulun Allah." Pasti mereka akan menjawab Allah dari mulutnya keluar Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia tidak percaya hakikatnya kepada Allah kenapa? karena gengsi percaya kepada utusannya nah ini yang menjadi perhatian, coba sekarang Rasul atau Nabi sudah ditutup Khotaman Nabi Nabi berpesan-pesan setelah aku tidak ada Nabi La nabiyaba tidak ada habisnya. Tapi walakin, walakin itu apa? istidrak. Disusul kembali akan tetapi yang ada ulafa itaksuruh, pengganti-penggantiku yang banyak ada setiap zaman sampai hari kiamat. Berarti harus diimani enggak ucapan Nabi? Nah, manhaj tarekat, manhaj tarekat, kenapa? Ya, kedudukannya tinggi sebab Begitu memperhatikan ya Begitu memperhatikan Bahwa setelah Nabi Walaupun tidak ada Nabi Tapi benar-benar Memperhatikan kepada khalifahnya ya. Sampai di dalam Tarekat itu Bahwa Adanya khalifah Adanya al-ulama Adanya wali mursid itu Menjadi pembahasan utama Ya di dalam kajian tarekat ya, menjadi kajian atau tema uta utama. Kenapa? Karena tadi utusan ya setelah para nabi yang menjadi utusan itu siapa? Ya, itu al ulama atau kholi kholi pah kholi ya, Sehingga di dalam tarekat itu diperkuat menjadi pembahasan utama. Bahawa harus meyakini Adanya wali mursid, adanya Khalifah Rasul Adanya Khalifah Rasul Nah ini Menjadi pelajaran utama, kenapa? Sebab penting Hadirnya utusan, walaupun bukan Nabi, bukan roh, Rasul Tetapi Khalifah itu benar-benar Menggantikan perannya Para Nabi dan para Rasul Alhamdulillah apa sering nanya Di zaman para nabi dengan zaman Bapak sekarang ini kira-kira problematika kehidupannya berat mana zaman nabi Musa ada internetnya ada parabola enggak kan, internet parabola teknologi bisa menjadi kebaikan bisa menjadi keburukan tergantung yang makainya kalau yang beriman jadi kebaikan bisa dakwah bisa talim di situ tapi kalau yang enggak terbingbing uh, keburukan keburukan ditonton dilihat jutaan orang bahkan miliaran penduduk bumi ini katanya 7 miliar jadi keburukan nah problematika kehidupan jauh lebih berat masa sekarang tidak ada ya, yang menjadi utusan yang menyampaikan agama yang sebenarnya Nah ini yang menjadi pembahasan utama. Sehingga ya bahwa istilah mursyid itu kan dalam tarekat, al ulama itu istilah dalam hadis, ya itu istilah dalam hadis. Sebetulnya itu itu juga mau disebut khalifah, mau disebut al ulama, mau disebut wali mursyid. Hakikatnya itu-itu juga artinya figur-figur yang melanjutkan kenabian dan kersul kerasulan artinya peran para nabi terdahulu dilanjutkan oleh al ulama atau para khalipah atau walimur walimur sit itu kenapa istilahnya beda-beda karena fungsinya banyak mursit memberikan petunjuk al ulama mendapatkan warisan ilmu khalipah artinya pengganti jadi beda-beda istilah itu karena fungsinya bah, banyak. Seperti Nabi juga, ya. Nabi disebut pemberi petunjuk, pemberi peringatan, ya. fungsinya banyak. Sehingga istilahnya pun menjadi bah, banyak. Nah yang menjadi pokok dalam tarekat itu, ya sebagai jawaban kenapa tarekat itu sebagaimana haji yang aliyah yang tinggi, sebab... Benar-benar memperhatikan Tentang kelanjutan dari Nabi Benar-benar diperhatikan Sehingga Seluruh peran Nabi Apa sih peran Nabi itu Banyak Al-Jum'ah ayat kedua menyebutkan ya Ini peran Nabi Dihapus Contoh, eh apa peran nabi ya? Peran nabi itu apa saja? Peran atau fungsi bisa ya, Para nabi. Ya kita lihat Al-Qur'an misalnya Al-Jumu'ah ayat kedua Pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu 'alaihim ayati Ya, membacakan atau tali Ayatillah Membacakan ayat-ayat Allah Yang kedua Wayuzak Kihim Berarti tugasnya muzakin nupus Membersihkan jiwa Umat Ketiga Wa yu'allimuhumul kita bawal hikmah Berarti mu'alim Sebagai mu'alim <tuh> Dalam ayat yang lain Disebut juga Bashirun Pemberi kabar gembira Terus nazirun Tugasnya itu Perannya itu pemberi peringatan Kemudian juga Syahidun Sebagai saksi bagi tindakan umatnya Wah banyak sekali Segini aja dulu dah Lihat peran-peran Nabi dan Rasul terdahulu Yang disebutkan dalam Al-Quran Satu lagi dah Hadin pemberi petunjuk Hadin pemberi petunjuk Nah perhatikan, ini peran-peran petugas terdahulu Disebut para, na, para nabi yang langsung disebut dalam Al-Quran ya Dan lebih daripada ini sebetulnya jumlahnya Ada tugasnya itu membacakan ayat-ayat Allah Tugasnya juga membersihkan jiwa Membersihkan jiwa umat Kemudian mengajarkan Al-Quran dan hikmahnya kemudian juga sebagai pemberi gem, kabar gembira ya menyampaikan berita gembira kemudian juga memberikan peringat peringatan kemudian syahidun artinya menyaksikan tindak tanduk umat sebagai saksi, nanti di hari kiamat pun jadi saksi karena apa? karena melihat langsung makanya syahid kemudian yang kelima hadin pembawa petun petunjuk. Nah ini tugas para nabi yang disebut di dalam Al Qur'an. Nah di dalam manhaj tarekat tadi iman itu tidak cukup iman kepada Allah tapi iman kepada Rasul Rasul Allah plus. Nah pakai plus kepada khalifah khalifahnya. Kenapa? Karena dipesankan oleh Nabi. Ya, dipesankan oleh Nabi. Jadi iman kepada Allah, iman kepada rasul atau kepada para nabi dan iman kepada setelah para nabi yang menjadi pengganti-pengganti nabi. Jadi menjadi wilayah keimanan. Ya, menjadi wilayah keiman keimanan. Yang kedua, dalam Al-Qur'an ketaatan itu tadi keimanan. Sekarang ketaatan itu memang pokoknya itu taat kepada Allah tetapi selalu Allah menyertakan taat kepada Rasulnya. Contoh ayat, wa ati Rasul Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Berulang-ulang dalam Al-Quran menjadi satu paket taat. Itu tidak cukup kepada Allah, tapi taat pula kepada Rasulnya. Paham? Jadi, Nah, keimanan dan ketaatan ini kepada Allah dan Rasulnya Demikian pula bukan hanya taat kepada Rasul yang sudah meninggal Dalam arti Nabi Muhammad Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Bisa dipahami sunnah oleh umat langsung tidak? Nah, maka taat kepada siapanya? Kholifahnya, taat kepada warisnya Paham? Contoh, nih jamaah sekalian. Kita taat kepada Rasul itu apakah solat sunnah saja atau urusan dengan ibadah mahdoh saja kan? Enggak. Dulu urusan perang, utusan perang, segala kehidupan itu Nabi yang memimpin dan kewajiban orang yang beriman untuk mentaatinya. Nah, kalau sekarang taat itu yang dimaksud kepada Rasul hanya kepada sunnah yang tertulis kepada hadis terbatas tidak terbatas. eh zaman Nabi ya ada bank tidak ya e, zaman Nabi ada de kolektornya e, zaman Nabi ada politik seperti sekarang gak terus sekarang taatlah kepada Rasul, yang dimaksud Rasul hanya kepada sunnah hadisnya saja, bisa, bisa lengkap tidak nah maka kehadiran holibahnya itulah wajib ditaati guru berpolitik misalnya, kenapa Jakarta dipimpin sama Kristen Akhirnya harus berjuang mencari orang Nah Guru membijaki politik Islam Bukan politik Politik itu untuk Islam Bukan Islam untuk Yang salah yang mana Islam dipakai kepentingan Politik Tapi politik harus untuk kepentingan Islam mau dibiarkan Pemerintahan Maka kita harus terlibat Bagaimana menghadirkan memilih Ya pemimpin yang apa? Yang mengikuti kriteria yang ditetapkan. Coba dalam sekarang yang Surah Al Maidah yang keberapa tuh yang ramai itu? 51. Kan itu tegas-tegasan. Ya, yuhaladina amanullah hey, tatahidul yahudawan nasoro aulia. Eh orang yang beriman. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung atau pemimp. pemimpin Ajaran Islam bukan itu? Ajaran Jadi kalau orang bilang jangan bawa-bawa Sarah kemana? Ke politik bodoh itu <guluh> ya. Kalau agama itu pilihan Betul gak? Sekarang jangankan urusan pemimpin DKI atau Indonesia Kawin saja, nikah saja kan ada empat apa Kok oh, jadi ya kebob situ lagi ya? Ini <gir> nerusin yang kemarin ini ya Biar diinget terus nih Mahadali jangan macem-macem ya <gir> Belajar sabar nanti ada waktunya ya, Kalau sabar nanti akan manis ya. Ada empat Tunkahul maratu Dalam hadis Nabi Tunkahul dinikahi wanita itu Jadi kebob situ aja Ustaz Dayan ini Jangan-jangan ini nih, Mas, Mahadali udah pada gak itu <gir> sabar, nanti manis akibatnya akan ma? manis kalau sabar, ada pasunya jangan pasu belajar, malah <laughs> jadi tun kahul maratu, dinikahi wanita ya pertama, li jamaliha karena cantiknya sama juga ini hadisnya, buat laki-laki juga wanita pilihannya ada karena gantengnya yang kedua li maliha, karena hartanya boleh-boleh saja yang ketiga, Lina Sabiha Karena keturunannya Yang keempat, Lidiniha, bukan keempat Berarti nomor keempat Ini semua biasa yang empat itu Kan itu kalimatnya Khobariyah Artinya informasi saja Banyak manusia yang menikah itu Karena Empat apa? Empat eh, Apa disebutnya itu Karena empat kriteria Atau empat motif ya Ada nah Nabi menyatakan padpar bizatidin taribat diadak dari empat itu mana yang harus jadi prioritas agama bayangin nikah aja agama itu jadi pilihan utama, kok mau urusan gubernur gitu, bodoh amat <tuh> kalau bapak bisa ngomong bodoh-bodohan, mau dibodohin itu yang bodoh <tuh> <tuh> <tuh> kalau yang pinter dibodohin jangan, kalau yang bodoh memang bodoh, ya, dalam Al-Quran bagaimana ya ulah sumun bukmun Umyun, pahum? Uh, Al-Quran juga gitu Kepada kelompok yang memang sumun Sumun itu apa? Palinganya tersumbat dari kebenaran Umyun, yang buta ya, Dari kebenaran Bukmun ya, Bisu aja kalau ngomong kebenaran Pahum lah, ya Ini juga gak ngerti Agama jangan dipilih bawa-bawa keranah Politik Nikah aja Agama itu harus apa? Prioritas Apalagi Pemimpin Dalam negara nah, ini Jangan dibodoh-bodohin ya Sama orang kafir gitu. Ya. Justru agama itu harus prioritas ya, Jadi kalian Kalau mau nikah Motifnya Prioritasnya apa? Agama Baru yang lain gitu. Agama nomor satu paham, udah, sal paham aja dulu, jangan pula pilih ya, la haula walakuwata illa billahir, kok jadi kesitu ya, kemana nih bapak tadi? Hmm? Oh ya, contoh misalnya politik, kalau lihat hadisnya, ya bingung, kalau nggak ada yang itu kan 14 abad yang lalu Sekarang realitas seperti begini Kalau gak hadir khalifahnya Hanya bertumpu Hanya berpegang kepada referensi Hadis Nabi tentang siyasah Tentang kemimpinan Tidak ada kejelasan Yang konkret, yang detil maksudnya Hanya umum saja Nah disitulah peran khalifah Jadi bukan hanya Ngajarin sholat Ajaran politik Islam, politik untuk Islam Bukan Islam untuk politik, itu harus paham ya. jadi Islam, bukan untuk politik, tapi politik harus untuk kemajuan Islam gitu. nah, perhatikan jadi ketaatan dalam Al-Quran gak cukup kepada Allah, harus kepada Rasulnya, kalau kepada Rasulnya Nabi titip-titip lagi ya peganglah sunahku dan sunah holipah-holipahku artinya, seorang holipah itu diberikan nonang untuk menetapkan sunah-sunah itu apa? Kebijakan Kebijakan politik, kebijakan sholat, kebijakan-kebijakan yang lain Namanya sunnah khalifahnya Berarti wajib ya, Taat kepada Apa yang dibijaki oleh khalifah-khalifahnya nah, Kalau umat Islam mau maju Harus benar-benar Mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Coba sekarang Tidak punya pemimpin Jadi murahan, dibodoh-bodohin Kenapa karena enggak ada yang memimpinnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah perhatikan jadi wilayah keimanan enggak cukup kepada Allah tapi kepada Rasulnya Rasul sudah tiada ada khalifah menjadi iman harus iman sehingga di dalam kitab-kitab tasawuf wajib meyakini bahwa mursyidnya itu adalah sebagai khalifah Rasul atau naibur Rasul sebagai wakil Rasul jadi kalau udah ada wakil setiap zaman jadi tenang tidak? Tenang. Coba presiden disiapin wakilnya enggak? Kan satu waktu sakit, satu waktu sibuk, yang lain ada siapa? Wakilnya. Nabi juga sebelum meninggal sudah nyiapin apanya? Khalifah-khalifahnya. La nabiy yabaki walagin satakunul khulafa itaksuru. Jadi nabi meninggalkan ya, dunia ini sudah memesankan, mewasiatkan ada kholipah khalifahnya dan ini menjadi wilayah keyakinan sekaligus wilayah ketaatan. Aduh, ujiannya beratnya taat kepada guru. Oh, dengar pengalaman Bapak enggak? Oh. Dengarnya? Ya. ya, cerita nih ya. Dulu Bapak di pesantren, wah kalau dihitung 12 lebih lah pesantren tuh. Dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi sampai ke Banten ke ujung sana ceritanya Bapak di Sukabumi itu. Ya, di Sukabumi. Alah Bapak kan pesantrennya aclok-aclokan. Ya. Dulu di sini 4 tahun Bapak. Orang Bapak pada sanawiyah sekolah. Bapak udah mau naik kelas 2 udah keluar. Sebab pengin tuh hikmah aja gitu. Dulu waktu itu mursyid Syekh Muhammad Dahlan. Syekh um, bikin untuk ekonomi tuh, bikin apa? Oge. Pengin buat tuh di situ. Jadi keluar akhirnya sekolah. Jadi belajar toge di Cina itu. Di pesantren ini apa di Cina? Di Tasik, bikin toge. Guru beli buat bawa telaktor tuh. Ya, Kalau paling umur baru 13 tahun, sudah bawa-bawa telaktor. Saking gedenya telaktor, badan kecil, kebawa-bawa sama telaktor. <laughs> jadi pinginnya hidmah saja kepada guru. Ya, Jadi sudah Allah bingbing, Alhamdulillah. Jadi terus ingin apa Nah kemudian setelah 4 tahun di sini Bapak dipanggil sama saya kurang kamu hidmahnya jangan begini aja. Tuh kamu mesantren, kuliah ke sana katanya gitu. Mesantren kuliah. Nah jadi waktu itu sekolah mes apa sekolah itu hanya apa ujian-ujian saja. Kuliah ya, buku sendiri bahasa Inggris apa sebisa-bisa dibaca sendiri gitu. Ikut ujian lulus sanawiyah I, itu lagi belajar-belajar lagi, ikut ujian, lulus lagi gitu. Jadi enggak sekolah formal seperti kalian. Kenapa? Ya, penting semangat belajarnya, ya. Enggak harus dari sekolah formal saja. Ya, belajar semangat di situ. Nah, ceritanya Bapak di Sukabumi itu ke paket tuh sama Kiai. Ya, ngajarin althiyah udah ditalar 1000 bait. Oh. Kepake sama kiai mau dijadiin menantu, Bapaknya juga mau gitu. <laughs> Ini cerita dah buat kalian nih pelajaran. Ya. Tapi bapak itu kemanapun mesantren keyakinan kepada guru menjalankan wirid itu menjadi nomor satu. Mau di pesantrennya hitam semua kopehnya, merokok semua ya sendiri aja gitu. Oh ngambil ilmunya aja nggak lihat merokoknya. Gitu. Lalu zikir, wirid Dan keyakinan kepada guru itu Nomor apa? Satu. Dan pesantren itu karena Sedang melaksanakan tugas Belajar itu karena Dapat tugas gitu. Nah satu waktu sampai Bapak dipanggil itu ya, Dipanggil Untuk dijadikan menantu ya, Di pesantren di Sukabumi itu Nah waktu itu setelah dipanggil Bapak ngobrol Usul waktu itu kalau di sana di Sukabumi namanya Ang, Aang itu kekiai itu Ang itu bilangnya Ang gitu. Ini nggak bisa memastikan, nggak ya. bisa memastikan. Tapi e, karena ya bilangnya waktu itu kalau ke Habib itu percaya, bilang aja dah. Ya, karena i, saya itu punya Habib gitu. Ya, nanti gimana putusannya Habib maksud Habib itu mas dah Syakir Muhammad Alan waktu itu. Ya, jadi kalau orang sana kalau dengar Habib itu percaya aja pokoknya gitu. Ya akhirnya singkat cerita, padahal bapak juga suka dengan anaknya itu. Ya, kesuka <laughs> ya, juga gitu. Ya. Pokoknya udah rame aja diheboh lah di, di pesantren itu. Ya. Nah akhirnya berangkatlah bapak tuh ke batu tulis ya, ke menemui Syekh Permada Hlan waktu itu setelah pemerintah izin kemudian ketemu ya sebelum zuhud jam sebelasan bapak mengajukan apa e, permohonan ya bahwa di pesantren di sana akan dijadikan menantu gitu ya dijelasin aja kata Syakbar Muhammadan waktu itu udah kamu sholat dulu nanti aja jawabannya katanya itu aduh pas sholat eh apa ya jawabannya <laughs> Ya kenapa ya secara lahiriah ya, ya suka ya kemudian tapi tetap nomor satu itu guru yang dipegang ya berarti harus terus anak-anaknya nggak ada yang pinter lagi si anak kiai itu yang ini nggak bisa ngaji yang ini tukang ulin gitu, gitu ya, jadi kalau kata satu wah prospek nanti jadi kiai di situ nah setelah sholat Akhirnya dipanggil lagi itu baru juga duduk di hadapannya, biar langsung. Pokoknya sekarang kamu keluar dari pesantren itu enggak boleh nikah. Keluar dari pesantren itu itu tidak akan memberikan keberkahan. Waduh itu diterima itu ya, diterima itu jadi keputusan guru mengalahkan pilihan pribadi dan pilihan kiai ya, waktu itu. Itu Bapak ingat shockingku di situ gimana ngomongnya bingungnya itu gimana mau ngomongnya ke kiai itu sekaligus kepada keluarganya termasuk anaknya gimana ngomongnya gitu ya aduh itu mau di halte Bapak inget tuh di apa di harmoni mau naik bus ai mata melihat ke bus ai pikiran gimana nanti ngomongnya pokoknya campur tuh perasaan anu anu tuh. tuh bis lewat berapa kali Bapak sih gini aja Kenapa di sini gejolak tuh? Guru nomor satu pilihannya, tapi sinapsu ya gimana cara ngomongnya, gimana cara memutuskannya, gimana cara caranya itu. Sampai bis udah lewat orang lihat aja bapak, ongkoh kayak megat bis tapi tiap bis apa lewat, <laughs> lewat aja ya naik-naik itu dari udah naik bis masih aja di sini tuh terus udah masuk ke kobong di kobong tuh gimana ngomongnya gitu sampai 3 hari gak keluar keluar dari kobong mikirin gimana cara nah pada akhirnya setelah Robi Toh, Mada, Duiri, tiga hari itu sambil campur-campur gimana ngomongnya perasaan tuh pokoknya berat lah yang namanya apa uh meninggalkan perasaan itu, ya melawan perasaan itu, akhirnya di malam Jumat sudah tiga hari tiga malam tuh datanglah ke rumahnya Disita ada pak kiainya bawa ngejelasin dengan kekuatan begini-begini, ya akhirnya menerima walaupun dalam kondisi apa Men menyesal gitu, ya, kiainya apalagi anaknya gitu. ya itu wahai ya saking pingin ah pokoknya udah malam itu apa ngambil keputusan menyampaikan biar apa biar nggak ngegantung terus perasaan itu malam-malam langsung ngebungkusin kitab kitab diberesin terus apa wajudiber subuhnya langsung pamit balik <tuh> ya, keluar dari pesantren itu supaya menghilangkan apa menghilangkan perasaan itu. Nah, alhamdulillah lulus tuh. Kecoba kerok kira-kira apa jadi orang suka bumi di sini nggak? Wah, khaula. <laughs> nah, ini taat kepada guru tuh ternyata guru lebih tahu kemaslahatannya kebarokahan murid ke depan. Sebab melihatnya binurillah bukan dengan mata ini saja tapi dengan cahaya. Allah yanzuru binurillah melihat dengan cahaya Allah. Ya, gitu. Sekali lagi, sekali lagi nih. Ya. Bapak-bapak ya, tadi. <guluh> ya. ya. Nah, jadi taat itu enggak cukup kepada Allah tapi kepada rasulnya sudah tiada. Kalau kehilangan figur bagaimana? Menjel, bagaimana menjelaskan Quran? Bagaimana menjelaskan sunnah Nabi? Maka ada sunnah khalifah. Menjadi ta menjadi Wajib taat kepada Khalifahnya nah, Jadi keimanan dan ketaatan menjadi sempurna Dalam manhaj tarat Sesuai dengan apa? Tuntunan Al-Quran dan sunnah Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnahnya begitu Nabi berpesan-pesan dalam sunnah Nabi Ada penggantiku Taatlah ke situ Wa'alaikum alaikum Wajib kalian berpegang teguhnya Kepada sunnah Khalifah-Khalifahnya selain kepada sunnahku nah, coba lihat di dalam adab-adaban murid kepada guru itu semua mengambil dari Quran dan sunnah bayangkan contoh misalnya dalam adab-adaban murid ke guru murid tidak boleh mengambil putusannya sendiri tapi harus mengambil khiar mengambil pilihan mursidnya Quran bukan itu Quran dalam Al-Quran, apabila Rasul Telah menetapkan satu urusan Tunda Maka pilihan-pilihan yang lain Ambillah, pilihan siapa? Rasul Berarti setelah Rasul, ambil pilihan siapa? Khalifahnya. Jadi adab-adaban murid kepada guru itu Semua bersumber dari Al-Quran Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa Sampai kepada Peristiwa Nabi Hidir pun Ya, berguru Nabi Musa kepada Nabi Hidir Menjadi pelajaran berharga dalam tarekat ya. Coba Nabi Hidir melakukan tiga hal Sepandang sekilas lahiriahnya Perbuatan yang dilarang tidak? Yang dilarang semua Membunuh anak di luar pengadilan ya. Artinya dibunuh secara langsung Kemudian merusak perahu orang Ketiga menegakkan bangunan tanpa minta izin Tiga hal ini sekilas Nabi Hidir berbuat apa? Kejahatan, keburukan Dan kesalahan Tetapi setelah dibuka Ta'wilnya, ternyata Tiga perilaku itu semuanya perintah Allah dan dibuktikan Tiga hal itu ternyata memberikan kemaslahatan. Jadi ada buktinya Dapat wahyu itu ada buktinya Jangan ngaku-ngaku Ngaku-ngaku ya. dapat ilmu Rohani, tapi buktinya Gak ada Jadi bukti, karena ini itu, itu perintah Allah Maka tiga hal tadi Memberikan kemanfaatan Coba anak yang dibunuh ya Selamat gak orang tuanya? Selamat, kalau gak dibunuh Orang tua yang soleh yang memin itu menjadi kapir Karena kekapiran anak yang dibunuh itu oh, Masalah tidak? Bahkan Allah ganti Anak yang dibunuh itu dengan adiknya yang soleh oh. Perahu yang dibolongi Kalau gak dibolongi dirampas gak? mending dirampas mending bolong dikit nah, tinggal dempul lagi ketiga harta si yatim selamatnya selamat jadi lahiriahnya bertawakan belakang dengan syariat terlarang tapi ternyata karena itu perintah Allah memberikan emas nah sampai ya sampai pembelajaran Nabi Hirir pun menjadi pelajaran dalam tare areka paham. So, jadi ini fungsi-fungsi Nabi ini turun kepada pewarisnya. Guru sebagai pembaca ayat Allah, sebagai pembersih umat jiwanya, kemudian mengajarkan Quran dan hikmahnya. Jadi tidak kehilangan apa? Figur umat itu. Coba kalau sekarang taatlah kepada Rasul, yang dimaksud hanya apa? Hanya hadis saja, yaitu bingung. Maka perhatikan manhaj tarekat Kenapa? Oh, ya, ini sebagai jawabannya, kenapa sebagaimana haji yang tinggi? Sebab Berdasarkan bimbingan Quran Dan sunnah Peran kenabian turun kepada pewarisnya Sehingga umat itu Dalam keadaan Terdidik, terbingbing, terpelajar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulilam hatin Wa nabbasid Hapus. Perhatikan lagi sekarang masih melanjutkan. Kalau para sahabat cinta kepada Nabi? Eh sahabat cinta nggak kepada Nabi? Tergila-gila gak cintanya Mana contoh-contoh hadisnya Contoh misalnya Tabaruknya sahabat dengan rambut Nabi ketika dicukur Ketika Nabi dicukur rambutnya Itu si rambutnya apa Diperbutin Di apa Kalau istilah bahasanya kita dijadikan Jimat, saking apa, jadi kenang-kenangan ya. Barokah rambutnya sampai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya Umar bin Abdul itu seorang apa, dinasti di zaman Umayyah, Mu Mu apa, Umayyah dikabarkan ada orang yang masih memegang rambutnya Nabi dicari-cari, bahkan dihargai entah berapa, kalau dengan emas entah berapa jumlahnya lah gitu, mahalnya, ya. saking apa? Cintanya kepada Nabi, walaupun tersisa apanya rambutnya Umar bin Abdul Aziz seorang raja saking cintanya kepada Nabi, mau membelinya dengan harga yang mahal dari dari rakyatnya. Ada Umu Sulaim, ya ketika Nabi tidur kemudian di kemah itu panas, maka keringat Nabi itu di apa? Dielap kemudian si keringatnya itu dimasukkan ke botol. Setelah dimasukkan ke botol Nabi bangun. Kamu sedang apa, wahai Umis Sulem? Diceritakanlah, Nabi tersenyum. Setelah dapat air, gak tahu, saya kecelak dua kecelak <laughs> di botol itu, Umis Sulem ini pesan-pesan kepada anaknya dalam hadisnya itu. Kalau aku nanti meninggal, maka botol ini masukkan ke dalam lubang lahatku. Sampai begitu. ya. Jadi botol yang ada apanya, keringatnya padahal udah apa mungkin udah udah apa menguap ya tapi botolnya bawa ketika aku mati nanti wasiat kepada anaknya masukkan ke lubang lahan tuh ciri cinta enggak cintanya sampai tergila-gila enggak sampai tergila-gila begitu dibenarkan enggak oleh nabi dibenarkan ayo kalau cinta bisa enggak di apa eh, apa ngatur cinta bisa enggak jangan berlebihan berlebi enggak bisa gitu enggak kalau cinta itu sesuatu yang Dalam batin ya, Dan terekspresi dalam tindakan Nah kecintaan kepada Nabi Sehingga Sahabat itu selalu Yang terbayang-bayang itu siapa? Ya Nabi ya, Termasuk dalam kisahnya Saibah apa Sauban ya, Tiga hari tiga malam tidak berjumpa Nabi Terus saja kebayang-bayang Nabi itu Sampai tidak bisa apa makan, minum, tidur, berarti sahabat itu selalu karena cinta, kalau cinta supaya terbayang gak? ya kalau kalian misalnya ingin punya hp yang begitu tuh kayak di iklan, supaya terbayang-bayang gak? kalau gak kebayang bayang belum cinta berarti begitu sahabat yang terbayang adalah siapa? wajah Nabi dalam ilmu tasawuf disebut apa? robito, robito itu robato, robito itu artinya apa? ikatan ikatan hati sahabat dengan hati na, dengan Nabi namanya Robito nah itu pun turun murid kepada holifahnya atau kepada murid sampai si diatur dalam kitabnya termasuk bab Robito tadi, sebab Robito itu adalah perbuatan para sahabat kepada siapa Nabi Muhammad Robito itu artinya hati sahabat itu punya ikatan Ngikatnya kepada siapa? Nyambungnya, terikatnya Dengan sosok figur Rasulullah Saya salah Maka turun Dalam manhaj tarekat Murid pun kepada Gurunya, karena gurunya Muridnya sebagai halifah rasul Jadi terus turun Semua fungsi itu Nah contoh misalnya Perhatikan nih, bagaimana Menteorikan Bab robitoh itu Perhatikan nih ini Allah sebagai apa? Al-Ma'bud ya, yang kita ibadahi. Al-Ma'bud. Allah itu al-Ma'bud. Kita di sini 'abid ya, artinya manusia yang beribadah kepada Allah. Di sini Allah menurunkan din atau risalah, itu agama. Menurunkan risalah. Langsung kepada manusia Atau melalui siapa Nah melalui rasul Nah perhatikan Ibadah kita kan kepada Allah Tadi iman kita yang pokok kepada Allah Taat pun kepada Allah Kenapa Allah memaketkan Iman dan ketaatan bukan hanya kepada Allah, Tapi kepada rasulnya Rasul ini membawa risalah kalau gak diimani, gak ditaati, bagaimana? Bisa langsung taat-taat kepada Allah gitu. Kan risalahnya dibawa, taat kepada Allah itu taat kepada apa? Pesannya risalahnya. Risalahnya ada yang bawa, namanya siapa? Rasul. Maka Allah memaketkan iman dan taat itu bukan hanya kesini kepada Allah, tapi kepada Rasul. Rasulnya tadi, iman kepada Rasulnya, taat juga kepada Rasulnya. Sehingga para sahabat dulu benar-benar, iman dan taat sampai cinta kepada siapa? Kepada rasul. Nah, setelah rasul tiada, maka yang ada siapa? Khalifahnya. Nah, maka yang melanjutkan peran rasul ini khalifahnya. Maka di samping iman kepada Allah, maka percaya kepada kholipahnya. Sebab kholipahnya menggantikan peran siapa? Rasul yaitu menyampaikan dan menjelaskan risa, risalah agama. Nah, kenapa para sahabat tadi bukan hanya sebab buah dari iman dan taat itu membuahkan mahabah kecinta, kecintaan, berterima kasih, ya. saking jasanya. Ya Rasul itu membawa risalah memberikan petunjuk maka hadirlah di dalam hati para sahabat itu kecintaan kepada Rasul jadi di samping iman taat membuahkan mahab mahabah. Nah sekarang di dalam beribadah kepada Allah misalnya dalam zikir kita mengingat kepada Allah. Kita contohkan ini kita ni manusia. Nah, kita dalam zikir Mengingat siapa? Mengingat itu dalam apa? Hati Supaya kita bisa zikir kepada Allah Dalam otak kita Ini otak Dalam hati kita, banyak yang dipikirkan gak? Nah, ini yang namanya disebut Dun, ya, dan Mah, makhluk Begitu juga dalam hati Ya, hatinya banyak apa dun dunia dan makhluk. Perhatikan. Kita diperintahkan oleh Allah fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Sementara dalam pikirannya banyak dunia, banyak makhluk dalam hatinya banyak dunia, banyak ai hati kira-kira bisa enggak bercabang-cabang. Enggak bisa. Kalau kepada Allah Harus hilang dunia dan Makhluk Kalau masih dalam hati Ada dunia dan makhluk Maka Allah pasti Tidak diingat, betul gak? Bisa gak dicampur-campur sambil ingat kepada Allah Sambil ingat misalnya Kepada makhluk, gak bisa Jadi hati itu pintunya satu Makanya kenapa Terjadi kecelakaan di kendaraan Ada dua hati yang satu, pikiran nyupir yang dua, baca SMS atau nelepon urusan yang dalam telepon itu macam-macam, apalagi yang berat-berat padahal konsentrasi harusnya kemana? terjadi celaka, kenapa? hati itu gak bisa jadi harus satu begitu juga dalam zikir kepada Allah ini dunia dan makhluk itu dalam hati ada caranya apa? harus dibuang ini dunia dan makhluk dari apa? hati dan pikiran supaya tersambung kepada. Nah untuk memfokuskan kepada Allah, apakah ya mengingat-ingat lapar Allah begini atau bagaimana? Hmm? Ya. Nah kalau kita hati kita belum musyahadah merasakan agungnya Allah, maka harus ada langkah menuju kepada Allah. Maka yang menjadi utusan, ya, yang menjadi Rasul. Ini menjadi langkah awal. Jadi ketika para sahabat ya, ini bukan ke sini, bukan ke pikiran, ke hati. Nah, hati para sahabat cinta kepada Rasul karena iman, maka dengan fokus kepada Rasul, maka akan melahirkan fokus kepada Allah. Jadi untuk membuang makhluk dunia dari hati harus ada yang dituju dulu Maka Rasulullah yang dituju Oleh para sahabat Kenapa? Hatinya robito, hatinya terikat Cinta kepada siapa? Kepada Rasul, sehingga terbuanglah Dari hatinya tersingkir dunia dan Makhluk Ketika dunia dan makhluk Terusir dari hatinya Hanya ada satu fokus kepada Rasul Karena Rasul ini utusan Allah Maka nyambungnya kepada siapa? Kepada Allah karena yang dicintainya utusan Allah, maka akan nyambung kepada Allahnya nah begitu juga setelah Rasul fokus dulu kepada khalifahnya hati itu kepada khalifahnya apa tujuannya tujuannya supaya ini membasmi dulu dunia dan makhluk yang akan mengganggu perjalanan hak Hati dibuang Supaya fokus kepada satu Kita belum nyambung kepada Rasul Tahu gak wajah Rasul Maka fokuskan dulu kepada satu Kholibah Rasul Kalau ke kholibah Rasul Karena ini utusan Rasul Pengganti Rasul Maka akan nyambung kepada Rasul Nyambung kepada Allah Nah ini yang disebut dengan konsep ya, Bertarekat Paham tidak? Bisa kita ya langsung kepada Allah Apakah kemarin atau membayangkan lapatnya gitu? Allah gitu Bukan itu malapan Maka yang paling tepat Ingat dulu Siapa yang menyampaikan risalahnya nah, Itu para sahabat benar-benar perbayang hadir Sosok ke Rasulullah Bukan muslik kalau musik itu Ada sembahan selain ini wasilah Supaya hilang Dunia dan makhluk dari hati Ada satu yang dituju Rasul dan Rasul itu utusan Allah, otomatis nyambungnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita misalnya gini, ya eh, di negara kita kan ada wakil presiden siapa namanya Yusuf Kala. Kalau presiden nggak bisa hadir, diwakilkan oleh siapa? Yang hadir Yusuf Kala karena kita yakin Yusuf Kala sebagai wakil siapa? Sebagai wakil presiden pasti ingatnya ke siapa? Kepada. Presiden yang mewakilkannya. Kenapa? Karena kita yakin Yusuf Kala sebagai wakilnya presiden. Berarti hadirnya wakil presiden yang kita yakini Yusuf Kala terasa yang hadir siapa? Ya, presiden yang mewakilkan. Jadi untuk menghilangkan dari hati dunia makhluk yang akan menghalangi hati tertuju kepada Allah, maka sambungkan dulu, fokuskan dulu kepada satu supaya hilang di dunia dan makhluk kepada orang yang membawa risalah Allah para sahabat yang ke Nabi dari situ otomatis nyambung kepada Allah maka Nabi bersabda zikrus solihinak apa rotudub mengingat orang yang soleh akan menghapus do, dosa zikrus solihinak menyebut mengingat orang yang soleh anjilu rahmah akan turun rahmat Allah tuh jadi tujuannya supaya kepada siapa coba kalau kita Ingat kepada uang, lagi zikir Jadi kepada Allah gak kesananya Ya, ya Jadi sebagai langkah Namanya wasi Wasilah nah, Ini pelajaran utama ini ya, Bisa gak lagi nanti menjelaskan lagi kalian ini Kepada ya, Santri yang boarding ini pelajaran-pelajaran utama Teori kan seperti itu Jadi kenapa Toh kepada guru Seperti sahabat dulu Hatinya Toh, robito-robito terikat Dengan Rasulullah Sebab dengan terikatnya kepada Rasul Rasul utusan Allah Maka kesananya menjadi kepada Allah Tapi kalau kepada makhluk dan dunia yang lain Kesananya tambah celaka Kepada makhluk dan dunia Jadi hati ini supaya ada satu dulu yang dituju. Tadi kalau banyak Dunia, makhluk yang lainnya Nah untuk menafikan dari hati ya, Membuang dunia dan makhluk dari hati Fokuskan kepada orang yang Membawa peran ya, Yang ditugaskan oleh Allah Fokus ke situ Maka otomatis menjadi langkah Kepada Allah yang mengutusnya Kepada Rasulullah yang mengutus Mengutusnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kullil am Nah ini yang Bapak konsepkan seperti ini bahkan diilustrasikan kalau dalam kitab yang dikarang oleh Al Habib Abdullah Al Haddad dalam kitab Syarh Rawatib ya Syarh Rawatib Al Haddad ini teorinya ya gitu apa teori apa gitu supaya tergambar kenapa wasilah dulu ya, supaya kepada Allah Nah, Kalau dalam kitab redaksi Dalam kitab Sarah Rawatim Al-Hadad Yang dikarang oleh Al-Habib Sheikh Abdullah Al-Hadad Begini Kenapa murid sebelum zikir Atau sebelum ibadah yang lain Harus romitoh dulu kepada guru Mursyid sebagai Holifah Rasul Nyambung harus terikat dulu ke situ Sebab Hati atau rohani Mursyid atau rohani Holifah Rasul itu selalu menghadapnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah sudah dipastikan selalu menghadapnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi nyambung enggak? Nah itu, itu teorinya, konsepnya Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Syarah Rawatib Al-Haddad. Kayaknya udah dibaca ya Bapak kitabnya ya? Udah beli belum kitabnya? Nah, kalau ada kitab-kitab itu langsung beli Langsung ditandai Sebagai maroje Atau sebagai referen Referensi kenapa Robito kemada tuh Jelas konsep-konsepnya Sekarang ini perang Perang dengan paham Apa yang mensirik-sirikan Paham yang Dengan yang membinah-binahkan kita Ini perang Banyak orang yang apa terbawa dengan paham syirik ya kalau kita cium tangan kepada ulama. <laughs> ya Allah, air Rasulullah dicium tangannya dilepaskan enggak? Ya enggak itu membukti apa? Keimanan, ketaatan dan kecintaan. Ada enggak dalam hadisnya Nabi ketika dicium tangannya marah-marah gitu? Bapak ada lihat pernah ya ada ulama enggak tahu dari manalah gitu. Itu paham Wahabi itu udah masuk. Padahal Bukan wahabi, tapi paham tadi Syirik kalau menghormati kepada ulama. Itu mau cium tangan jamaahnya Sampai diginiin Terus diusir-usir Tidak boleh cium tangan Berarti itu melah mela Menjalankan sunnah Nabi Atau atau menyalahi sunnah Nabi Kan sunnahnya para sahabat Takbilu ya di Nabi Mencium tangan Nabi Bahkan ada yang mencium kakinya Nabi bukan begini Kamu syirik itu Tidak begitu Nabi tersenyum, bukan dia senang dipuji bukan, tanda bahwa umatnya mencintai dirinya, mencintai dirinya pasti karena mencintai Allah, begitu maka di Saudi, cium tangan kepada ulama itu dilarang dengan alasan takut sirik, sama-sama mengagungkan kepada manusia ya Allah, yang mengagungkan kepada Nabi, dalam Al-Quran Surah Al-Fatih Justru kita harus mengagungkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita nih perang ya dengan pemahaman-pemahaman di luar. Maka konsep ya harus benar-benar apa dikuasai oleh kita. Qurannya, Sunnahnya, dan akwalul ulama dari kitab-kitabnya. Paham semua? Paham? Kebanyakan apa? Ini kan dua SKS. Wah sesekini sampai ini nanti diulang-ulang lagi. Nah, ini jadi supaya jelas, ya rasional. Ya, sebab begini orang yang namanya zikir ya ucapin aja dalam tarekat zikir itu sampai jadbah sampai bisa ma'rifat ma Allah berikan anugerah. Makanya konsepnya jelas, tegas, lengkap. Coba kalian belajar tentang zikir tentang wirid. Ya sederhana, bacakan bininya, hayati dengan hati selesai. Dalam tarekat seperti dulu Nabi, Zainal Ali sampai muka syafa. Zainal Umar sampai muka syafa. Kenapa? Karena bimbingan bing zikir dan wiridnya yang luar biasa. Cintanya kepada Nabi luar biasa. Ya, tergila-gilanya cinta kepada Nabi luar biasa sampai diberikan muka syafa diberikan. Contoh, contoh muka syafanya satu ini. Mau dengar enggak? Jam berapa ini? Hmm? Jam 11. <laughs> Itu jamnya ngaco jam 12 soalnya. <laughs> nah, satu dongeng nih. Sayyidina Umar diberikan karamah oleh Allah. Ya, dalam kitab Hadis Al-Baihaqi, ya dalam kitab Hadis Al-Baihaqi dijelaskan Ro'a Umar bin Khattab ma'raka ma a'a maidanal qital. Jadi satu waktu, Syena Umar diperlihatkan medan perang, di situ ada pasukan. Wa Wakipun waqifun ala mimbari Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Sementara dia sedang khutbah berdiri di atas mimbarnya Rasulullah SAW di Madinah. Fakashallahu, fakashallahu lahu al-khusub. Maka Allah mukasyafahkan Umar bin Khattab jadi pasukan kaum muslimin sedang berperang Di hari Jumat Menghadapi musuh Umar bin Khattab sedang khutbah Lalu Allah perlihatkan Hatinya di muka sampahkan Bisa terlihat jarak yang apa? Yang jauh Tanada bi'a'la sawtih Maka Umar bin Khattab di tengah-tengah khutbahnya -tengah Berteriak Dengan teriakan yang keras Ya sariyah al jabal Ya sariyah al jabal Artinya wahai pasukan perang Awas musuh di balik gunung. Itu artinya. Itu orang yang sedang mustami, yang sedang dengar hutbah, kaget. Kok Umar bin Khattab jadi panglima perang ini? Setelah hutbah ditanya, ternyata Umar bin Khattab di muka sapakan. Orang yang sedang berperang, si musuhnya bersiasat. Seolah-olah mundur, padahal menyelinap di balik gunung dan akan menyerang dari belakang. Itu kedengaran Ya, oleh pasukan umat Islam suara umar hei pasukan awas musuh di balik gunung terdengar sampai akhirnya pasukan perang itu balik kemana? ke belakang mengarah ternyata benar musuh sudah di belakangnya nah ini namanya karoma dimukasapahkan kenapa? buah keimanan, ketaatan termasuk kecintaan kepada Rasulullah jadi sampai ke sana Bukan sebatas dikir wiri dihayati di mana-mana sampai dibukakan kan nah, ini ada dalam tarekat maka kalian beruntung Allah giring hati masuk dalam tarekat alhamdulillah nah, itu saja kalau dipanjang panjang panjang terus itu saja apa yang bisa disampaikan. Oh, berharap kalian menjadi penyambung lindah menjadi agen-agen dakwah agen-agen taklim untuk manusia sesuai dengan kemampuan untuk diri keluarga minimal itu untuk tetangga merambat kepada yang jauhnya, kalau kalian dapat ilmu yang nafi, yang bermanfaat maka insyaallah kemanfaatannya untuk dunia dan akhirat ya minimal, bekal nih untuk sendiri ya. hidup ini harus benar-benar ada di jalan Allah di jalan Rasulullah, ada dalam bimbingan khalifahnya di bimbingan itu saja yang bisa disampaikan Mari kita berdoa Allahumma salli ala Sayidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma ja'alna hadina mahdiin Wa rutulin wa mudillin Barun rahimun jawadun karim Allahumma btahlana waladayna Putuhal anbiya wal awliya Bijudika wa karamika ya arhamur rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan sadida wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam al faatiha ar <tuh> rahmanir rahim maliki ya kana'budu wa ya kana'stau'in. Allahu hasbunallahu wa ni'mal wakil Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.